Selamat siang Pak Parmin Selamat siang Pak Parmin Ya Pak Parmin silahkan komentar Anda Ya selamat siang Komentarnya Pak Baik sayang saya sekali terputus ya dengan Bapak Silahkan Anda bisa kembali menghubungi 633 9160 Bapak Penny selamat siang Ya silahkan Ya mau diapain lagi ya Kecelakaan a a y k k i t u aja sih、Bu. Oke,、okay, baik, terima kasih Selamat siang Pak Zulham Ya, selamat siang Bu Ya, komentar Anda Pak? Ya, harusnya biasa kalau kita naik pesawat Awat dikit aja a Langsung dia bilang n g g a k bisa naik lagi, tutup Harusnya kalau dia d e l a y e ini Ya, harusnya ya Dia harus ganti tiket, ganti hotel Dan tetap dikasih terbang kitanya Jadi, kena denda Misalnya tiket yang kita beli 500 ribu Jadi a a d u s g a n t i i kita 500 ribu pes tiket ya kalau kita besar telat d i a suruh kita beli lagi waktu beli lagi harganya g i l a g i l a a n sembuhkan Garuda aja bu sebenarnya b a n y a mas k a i a kait b e g i t u、hmm. tapi yang nggak taulah gimana jadinya terima kasih ya bu ya baik terima kasih Pak Zulham Pak Andre selamat siang selamat siangmu、mm -hmm. ya menurut saya sih nggak perlu terjadi kerusuhan ya. ごめんなさい、お母さんにお願いします。 k u rusakkan mesin atau apa gitu perjelasannya terima kasih b a i k terima kasih Pak Yusuf selamat siang selamat siang s i l a k a n Pak oke ya komentar saya yang pertama kali adalah Konyol、hmm. ya、uh, dia kan Mas Kapai ke Sargan membawa yang namanya kereflag Indonesia nah a n t a s kalau misalnya di blokir sama Eropa karena tidak profesional Ya Seringkali perusahaan di Indonesia itu meremehkan yang namanya konsumen、hmm. Nah oleh karena itu banyak sekali orang yang melakukan apa katanya tidak nasionalisme Tapi ya seperti itu, kalau kita nasionalisme tapi tidak profesional buat apa Dan justru itu memang harusnya banyak sekali kompetitor-kompetitor terutama asing Yang harus masuk ke Indonesia untuk membuat perusahaan Indonesia jadi lebih baik 山崎のラプルー、ローソン n フェンスカーティングラプルー、タピポイコットのピプルー。イトアカンラピミディックスパイア、オランラピー、ピザマンアーキー、オランライ。モンキン、ファニスカーリー、オランラニアン、アカンネットサワー、バレタンサー、トゥ、イトゥ、パニアン、モンキンディ、サンディカ、アトスタンパー、タカロジュン、ジュニアン、ジュニアン、ジャー、ジャー、アメリカ、アタマシュワー、ロ Pernah nggak? k e d u d a memikirkan hal itu. Oke,、okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih, Pak y u s u s Halo, Pak Andri. Selamat siang. Selamat siang. Silakan, Pak Andri, dengan komentarnya. Ya, kembali lagi. Yang anarkis itu harus ditangkap. Benar-benar harus ditangkap. Kalau sampai kerusu, bikin rusak, atau segala macam yang menghancurkan properti orang lain itu mesti ditangkap. Tetapi, airline itu memang harusnya sih kasih kompensasi yang benar, ngomong baik-baik, dikasih pesawat yang berapa. Saya kira kalau... Orang yang marah karena pesawat rusak itu dia agak hinting. Emangnya dia mau pesawatnya j a a t a u kalau lagi naik. Kita harusnya bersyukur gitu loh. Artinya itu m a s k a p a i juga gak t r a d e r Walaupun dia rusak dia gak sembarangan naik. Cuman yang kita sangat prihatin ini sebagai anak bangsa itu adalah... Anarkis-anarkis ini gak pernah nih dihukum benar-benar. Mesti dibikin undang-undang. Itu undang-undang yang harus dibikin paling utama ya. Anarkis itu berapa belas tahun itu harus buru-buru dibikin. Baru negara ini bisa maju sih. Uh, Airline-nya juga harus ada peraturan dia harus ganti rugi dengan pesawat gimana gimana lah jalan terbaik i i h a win-win solution lah tapi jangan ada yang anarkis itu paling benci sama anarkis g a k ditindak gitu loh masih ya terima kasih Pak Hendri pagi k lo bro selamat siang ya selamat siang silakan Pak iya sangat setuju ya kalau anarkis itu memang harus t i d a k tegas ya ya itu, memang kan kita tahu masyarakat kita n i sedang keadaan frustasi ya marah gitu ya パピッティだボレムジュリスカンアーキス、ナーキスでパパトニアンピッタルポジー、ピカトゴリカンセバーザー、ヤベェバーバー、ヤカナダ、ジャラン、パピッティランピアマン、プロサハン、プロサハン、プロサハン、パタカナダ、パティ a タン、パタカナダ、スワのス、ヤラスピハン。パムキティダーダーダーダーダーダーダーダーダーダ s i n ダーダーダーダ n ダ a ダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダー Jadi ini juga dari perusahaan airline-nya harus dituntut juga ya Selain yang mem,、um, membuat k e r u s a k a n itu dituntut Yang airline-nya itu pun harus dikasih teguran atau dikasih peringatan apa gitu Saya rasa gitu, makasih Ya terima kasih Pak Gilbert Halo selamat siang Pak Bowo Selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Bowo i、eh, Ya Pak, gini Pak Kalau pen menurut pendapat saya, saya pernah n g a l a m i s e r t e n t u juga ya Pak ya Ya saya waktu itu pas di bandara Murah Rai Bali pak. Saya, saya lagi Mau pulang ke Jakarta Saya diundur sampai dengan jam setengah Sebelas malam lah Oleh mas kawes pembebangan itu Kita hanya diberikan makanan, makanan kecil aja p a Kalau k saya komentasinya Saya minta ya kalau bisa p e n e r b a n g a n n y a kita dikasih Setengah, setengah dari uang t i k e t n y a setengah aja gitu Pak Kita dikembalikan setengahnya gitu Pak Iya、yeah. Halo?、Uh, iya itu saja Pak, ada lagi?、Uh, kalau saya itu aja sih Pak Iya, baik terima kasih Pak Bo atas waktunya Halo selamat siang Pak Leo s e l a m a siang h y Pak Iya s i l a k a n Pak Leo Iya Pak,、uh, kita melihat bahwa Afrika akan maju juga di bidang-bidang l a i n Sekarang kita melihat Afrika t u h maju di bidang s e p a k b o l a Demikian aja, terima kasih Pak Willy, selamat sore Selamat sore Bu Silahkan, ini, ini udah sering nih begini, biasa lah maskapai dalam negeri kita mah, gitu, itu harusnya begini Bu, saran saya itu lain kali d i p i k i t itu、oh, khusus untuk Departemen Perhubungan Udara ya. Lebih bagus itu tiket pesawat, itu ditulis apabila terjadi pembatalan atau segala macam, itu dia maskapai harus menerbatkan penumpang sesuai dengan waktunya. Ya kan? Kalau n k a dia nggak ada p a a p a dia t a h bisa istilahnya sewa pesawat lain. Tidak bisa diundur-undur waktunya. Kalau orang d a s a n g bisnis di mana? Ya, nah, kalau misalnya dia begitu, izin t e b a n g n y a harus dicabut itu. Nggak bisa sembarang gitu. Saya dulu kalau di Amsterdam, ya dulu saya di Belanda. Kalau s e l a t begitu, nggak bisa itu begitu, Bu. Itu dikasih maafkan segala macam, kok itu. Ya, Sampai minta-minta maaf, itu pun juga diundur nggak lebih dari satu jam. Jadi, saya rasa di sini, ya beginilah. Jadi mas kafe hanya mau untungnya ada, apabila terjadi pembakar langkah apa, ya suka-suka dia ngomong, ngomong, mau, mau, mau jam berapa, mau jam berapa, mau terbang boleh, mau n gak g terbang boleh, itu dikasih. Nah jadi sekarang saya lain kali d i k a k i h itu ditulis apabila gitu,、uh, tidak t sesuai dengan apanya p e r j a n j i n y a nah itu harus dibayar mungkin、uh, 20% dari tiketnya, harus dikembalikan duitnya, ditambah 20%. Saya rasa begitu aja mbak. Oke、makasih. terima kasih. Ibu Bibi. Halo Silahkan Ibu ya Saya pikir ini Menteri Perhubungan Sama lembaga konsumen Harus ditindak Kalau enggak Makin hari Makin parah Udah kayak omprengan aja Gitu、okay. loh Jadi Kita bukan kayak naik pesawat Udah kayak omprengan aja di Manajemennya itu Udah parah banget gitu Ya Terima kasih Ibu Bapak Jul Ya Menurut saya Bu ya Sebetulnya masih bersyukur Kita dikasih pindah ke Solo tuh メタリアンバーコメントのート、マーミング・パラのントリア。 Bukan masalahnya orang Kalau enggak itu apapun mereka itu Bukan masalah turun di udara Apa di langit apa di darat Tapi itu pelayanan nah, Jangan mereka hanya mendapatkan hak mereka aja Ketika orang dipindah-pindahkan itu Namanya binatang nah, Harus dihargai kayak dari Bapak tadi yang di Belanda、tuh. Itu benar itu Berapa kali ini kita ini suka merantau nih, kan? Nah i h k n n a persoalannya Bisa ada juga soal misalkan yang ada yang Diskon-diskon apa itu アラビシャトジャーとセ n ン a ネロ、メモンスワト、ジャー a ロンディフィンベギト、サトアリスとジャ a メ a ト a ギ a ー a イト、ディ a タパ s! ディマナ、i ィ i タルマナ、s ナバヤネカンテスウェイナガマナブルクニャーガイア、マカイマスカ i リ t ィ r ン e カントンアニ u ロアラビシャトジャーと a モンマスケルアジャー、ディアクトジャーガ b e n ャ r サロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロシャロ Dan、uh, semakin menjadi lagi, ya, sampai ada kerusuhan seperti itu. Ya, mestinya pihak-pihak terkait ini turun tangan, ya, turun tangan, jangan sampai hal tersebut terjadi lagi. Ya, apapun、uh, masalahnya kan bisa, di, bisa dibicarakan dengan baik lah. Dan sekarang seperti itu mestinya di-warming lah. Di-warming seperti itu, terima kasih. Oke,、okay, Pak Andi. Iya, sore ya, Bu. Silakan, h Pak Andi. Itu yang p a l i n g bertanggung jawab. Kalau menurut saya, itu menteri perhubungan, ya. Sudah Menteri Perhubungan, mungkin ada aparat、eh, pemerintahan yang terkait yang berhubungan dengan perhubungan. Itu harus memberikan peringkat. Itu Kita kan nggak pernah, seperti Garuga, lain, semuanya nggak pernah, nggak telat tuh. Semuanya telat, tapi nggak ada peringkatnya, nggak ada a p a a p a Yaudah, lewat begitu aja. Mereka kerjasama, dikasih duit.、Nih. Makasih, Bu. Oke,、okay, terima kasih banyak Anda Mitra Bisnis yang sudah berpartisipasi untuk Bisnis Menopini. o n